Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Ahibati filah rahimani wa rahimukumullah Tadi melanjutkan tentang Perintah Allah kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Fastaqim Kama umirta Istiqamahlah Engkau Sebagaimana Engkau diperintah Itu pula Yang karenanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan Dalam hadis ma'ruf Sayyabatni Hud wa akhawatuha Sungguh telah membuatku beruban Hud dan saudara-saudaranya yakni surat Hud dan yang serupa dengannya yaitu seperti surat Al-Waqi'ah Wal Mursalatil 'Urfah 'amma yata'asalun an-naba juga iza syamsukuwirat. Naam. Ini saudara-saudara daripada surat Hud. Karena di masing-masing surat disebutkan tentang kiamat. Dahsyatnya hari itu dan beratnya azab murka Allah dan umat-umat terdahulu bagaimana Allah kisahkan maka dihancurkan. Itu yang kemudian Rasulullah katakan Sayyabatni Itu sampai membuatku beruban Rambut ini Menjadi putih Makanya orang yang tua Dalam bahasa Arab disebut Sebeh Siban Karena rambut mereka padat putih Orang tua Artinya Itu karena membuat Rasulullah SAW banyak berfikir Orang yang rambutnya putih kebanyakan karena beban pikiran banyak berpikir banyak takut. Shallallahu alaihi wasallam. Hud dan saudaranya terutama di Hud karena ada ayat ini beristiqomahlah seperti engkau diperintah dan itu berat bukan perintah yang ringan diperintah untuk orang itu beristiqamah seperti diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaan istiqamah Allah juga menyebutkan, fastaqimu ilaihi washtawiru. Beristiqomahlah di jalan Allah dalam ketaatan kepadanya dan beristighfarlah. Allah perintahkan pula untuk istighfar meminta ampunan kepadanya. Setelah perintah untuk manusia itu istiqamah Dan ini isarat <tuh> Bahwa dalam pelaksanaan istiqamah Akan ada saja kekurangan akan ada takhir dalam pelaksanaannya manusia kurang sempurna makanya kemudian diperintah untuk istighfar fastaqimu ilaihi wastaghfiru beristighfarlah istighfar yang tentunya dibarengi dengan taubat kepada Allah kembali kepadanya nah. ini semakna dengan yang Rasulullah sebutkan juga dalam hadis di riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah istiqimuh Walentuh saul di hadis sauban istiqomahlah kalian walaupun kalian tidak mungkin bisa sempurna untuk semua Istiqamah menyeluruh kalian lakukan tidak mungkin pasti ada kekurangan dan manusia banyak kelemahannya makanya rasulullah kata istiqimu Tetaplah berusaha serius. Bersungguh-sungguh istiqamah walaupun kalian tidak akan mampu. Wa'lamu Wa anna khaira a'malikumus Kemudian Rasulullah katakan, ketahui bahwa amalan kalian terbaik di sisi Allah adalah salat. Amalan terbaik Dibanding amalan-amalan kalian yang lain, solatmu paling menentukan istiqomahmu. Dan seperti yang Rasulullah kabarkan pula, idah saluhat, saluhaza, iru amaleh. Kalau solatnya saleh, baik, dia jaga, dia khusyuk, dia ikhlas sesuai sunnah akan berpengaruh jadi saleh jadi baik seluruh amalannya yang lain mengikuti sholatnya wajib fasadat fasadasa iru amale kalau sudah rusak sholatnya akan ikut rusak pula seluruh amalannya yang lain pengaruh sholat ini bagi amalan-amalan yang lainnya Baik ataupun jeleknya berpengaruh Kepada amalan dia yang lain Artinya perkara dalam istiqamah Amalan yang paling penting Dia jaga Adalah sholatnya Istiqamah Di Kaitannya dengan Hati Kaitannya dengan Lisan Juga sangat kuat Di Musnad Ahmad Dari hadis Anas Rasulullah SAW sebutkan La yastaqimu imanu abdin Hatta yastaqima qalbuhu Wa yastaqimu qalbuhu hatta tidak akan istiqamah Iman seorang hamba Tidak akan istiqamah Sampai Kalbunya istiqamah Penentunya kalbu Hati ini Alah hatinya sudah istiqamah Imannya akan istiqamah dan hati enggak akan istiqamah. Akan sulit untuk istiqamah. Akan berat. Sampai istiqamah lisannya. Penentunya lisan. Lisanmu istiqamah. Dalam kebaikan. Yang kamu ucap adalah zikrullah. Doa. Kalimat tayyibah. Ucapan-ucapan yang baik. Ilmu. Nasihat. dakwah Khair. Itu yang terucap. Kamu jaga dari segala ucapan mungkar. Lafat. Kalimat yang jelek. Akan istiqomah kalbumu. Kalbumu istiqomah. Akan istiqomah imanmu. Maka. Baru meter inti Penentu Lisan Istiqomahnya Lisan Seorang hamba uh, Di dalam Hadis lain Ketika Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya tentang makna ini pula lisan pengaruh terhadap yang lain hadis muat Perhatikan hadith Ikuti Apa yang Rasulullah SAW sampaikan Agar kita faham Ketika Mu'ad Bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Akhbirni bi'amalin Yudkhilni jannah, Wa yuba'idni Minan nar Azim Ya Rasulullah ajarkan padaku amalan Yang itu akan memasukkan aku ke jannah Dan menjauhkan aku dari neraka Itu yang muatanya Sebelum melanjutkan Ini saja menunjukkan kepada kita Betapa para sahabat Rasul yang paling mereka pentingkan adalah akhiratnya Segala-galanya terbesar Yang menyibukkan benak mereka Yang memenuhi hati mereka adalah akhirat Makanya sampai mereka tanya Terkadang mereka tanya adik-adik lain Amalan apa yang paling dicintai Allah ya Rasulullah Amalan apa yang paling afdol Sholat tepat pada waktunya Kemudian apa ya Rasulullah ini. Kemudian apa ya Rasulullah? Ini juga menunjukkan. Betapa yang mereka pentingkan segalanya itu akhirat, akhirat, akhirat. Maka mereka tanya agar ada bimbingan dari Rasulullah SAW. Lihat wanita masruah yang suka kejang-kejang Mas'alullah al Minta kepada Rasul doa untuk disembuhkan iya kan Kata Rasulullah kalau anti minta doa aku doakan akan sembuh anti, Rasulullah mustajab doanya. Tapi kalau anti bertabar dengan ujian ini, penyakit ini surga bagimu. Langsung dia enggak berpikir panjang. Iya, aku memilih sabar daripada dia sembuh. Dia memilih sabar karena janjinya surga, akhirat. Langsung itu yang memenuhi pikirannya. Cuman satu yang dia minta, aku sabar. Cuman aku memohon doakan ya Rasulullah. Agar tidak tersingkap auratku. Dan ketika orang kejang, mungkin pakaiannya ketarik atau ini terbuka auratnya, dan itu didoakan oleh Rasul agar tidak terbuka auratnya. Langsung akhirat. Dan itu toladan bagi kita semua. Karena mereka uswah kita, kuduh bagi kita. Lihat sahabat. Yang dia sering membantu Rasul SAW banyak berkhidmat, servis untuk Rasulullah SAW mau hajatnya yang ini yang itu dia bantu Rasul SAW. Maka Rasulullah ingin membalas kebaikannya, budi Rasul sampaikan kepadanya, sal mintalah. Ini maksud Rasulullah mungkin dia minta kambingka, ontak akan Rasul kasih. Sebagai balas budi Rasul Karim orang yang mulia Ada kesempatan suruh minta langsung dia minta As'aluka murafaqata ka fil jannah Aku minta menemanimu di surga ya Rasulullah Itu yang dia minta Rasulullah katakan aw wa ghairadhalik yang selain itu yang ini masuk terus Allah. Kamu minta kambing, perlu kambing mungkin nontah. Kamu mau ternak. Aku ingin balas budi baru kamu banyak bantu. Huwazahkah? Namun dia jawab hanya itu yang aku minta, menemanimu di jannah. Tidak ada lain. Kalau faham ini aladik nafsika bika terotis sujud. Jika kalau begitu bantu aku kata Rasulullah. Pada dirimu Dengan kamu banyak sujud yani Banyak sholat Asyahid Menunjukkan kepada kita Betapa akhirat itu Segala-galanya bagi mereka Terbesar Di benaknya Makmur Sibuk Diri, jiwa Hati mereka dengan akhirat Nasalullah, taufiq untuk diri-diri kita. Maka ini pun muat ke Rasulullah, amalan apa ya Rasulullah yang memasukkan aku ke surga, menjauhkan aku dari neraka. Tadi itulah keikhlasan yang diharapkan seorang hamba amalan untuk keselamatan dia di akhirat kelak. Qalalakat saalta an awdim. Maka Rasulullah katakan muat kamu tanya sesuatu yang berat, besar pertanyaanmu ini oh. ujung dan akhir dan puncak dari segalanya dan dana orang beramal berbuat ini itu aktivitas. Semua dalam kehidupannya, ujung-ujungnya apa? Ini ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka. Bahkan yang non-muslim, kafir pun mengharap surga, takut dari neraka. Apalagi si muslim. Makanya, para sukatakan besar yang kamu tanyakan ini. Wa innahu la yasir ala man yasarahullahu alaihi. Tapi itu akan mudah. Akan ringan bagi yang Allah mudahkan. Ta'budullah wala tusriku bih syai'ah. Ibadalah kepada Allah. Jangan kamu musyrik. Jangan kamu sekutukan dengan yang lain. Wutuqimu sholat. Tegakkan sholat. Waktu tizdaka Tunaikan zakat Waktu sum Ramadan Wasalah Ramadan Wata hujjul baik Dan hajilah Qala Kemudian kata Muad Setelah Rasul sampaikan ini Ibadah-ibadah ini Ibadah-ibadah besar Rukun-rukun di dalam Islam Namanya rukun Itu bagian terkuat namanya rukun itu bagian terpenting kalau itu roboh hancur roboh bangunan makanya dalam bahasa Arab tiang-tiang penyangga di pojok-pojok bangunan itu namanya rukun ini bangunan ini nah itu slope ini apa namanya kalau di sini mi rukun. Itu ada menjungul sedikit kan keluar itu. Itu rukun. Dia sebagai tiang penyangga lantai dua yang di atasnya dan menyangga ruangan ini. Ini dirobohkan, naudzubillah, ambruk bangunan ini. Enggak ada kekuatannya. Dia bagian terpenting dari seluruh ruangan ini dibanding lampunya, catnya. Yang lain terpenting ini. Begitulah rukun-rukun di dalam Islam Bagian terpenting di dalam Islam Bagian terkuat Di dalam Islam Makanya Rasulullah katakan Memasukkan kamu ke surga Menjauhkan kamu dari neraka Ibadahlah kepada Allah Tauhid, jangan syirik Jaga salat, Zakat, tunaikan, Puasalah Ramadan, haji Bagi yang mampu ini tiang rukun qala kemudian kata muad ala adluka ala abwa bil khair kembali Rasulullah ajarkan kepada muad yang memasukkan ingat konteks pertama memasukkan ke surga menjauhkan dari neraka mau aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan Abu -abul Khair pintu. Kalau kamu memasuki pintu itu, <tuh> kamu akan mendapati banyak khairat, banyak kebaikan untukmu. Qala as-sawmujunnah, Rasulullah katakan puasa itu perisai. Tameng Layaknya orang berperang Kalau zaman dulu Dia gak hanya cukup bawa pedang Senjata untuk pukul lawannya Tapi dia juga harus pegang Tameng, perisai Sehingga ketika dipukul lawan Dia bisa tangkis Dia bisa selamat Puasa itu tameng ini Melindungi kamu dari murka Allah Dari azab Dari neraka Karena pertanyaan muat Menjauhkan aku dari neraka Puasa ini Ameng Dan itu salah satu fadilahnya Puasa Menjauhkan InsyaAllah di kajian besok Kita Sebutkan beberapa fadilahnya Antara lainnya yang Rasulullah sebutkan Di hadis Rasulullah katakan Mansa yauman fisabilillah ba'adallahu baina wa baina an-nar 70 yang puasa sehari fisabilillah itu akan Allah jauhkan karenanya dengan puasa sehari Allah jauhkan dia dari neraka sejauh 70 musim yang itu 70 tahun kamu berjalan Entah itu jalan kaki atau pakai kuda misalnya zaman itu. 70 tahun sampai kemana kamu? 70 tahun non-stop jalan terus. Kalau ini titik nolnya. 70 tahun sampai kemana kamu? Jauhnya sudah entah kemana. 70 tahun bukan 7 tahun. Allah jauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan. Itu sehari. Give orang puasa satu bulan 30 hari. 29 atau 30 hari. Itu yang wajib. Bagaimana dengan puasa-puasa sunahnya? Mungkin dia enam hari syawal. Mungkin dia Senin, kamis. Ayamul bid. Pusadawud. Puasa adalah perisai. Wassadaqatu tudfiul khathia kama yudfiul ma'un nar Begitu pula sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api Dosamu terhapus kalau kamu banyak bersedekah pintu-pintu kebaikan Memasukkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pula solat di tengah malam. Tahajud Pintu kebaikan. Memasukkan kamu ke surga, menjauhkanmu dari neraka. Sumatalla kemudian Rasulullah baca ayat ini. Tatta jafah junubuhumanil mawdaj. jauh pinggul-pinggul mereka ini dari tempat tidurnya, karena mereka sholat di tengah malam beribadah kepada Allah di kala kebanyakan orang sedang tidur. Ya du'una Rabbahum khaufan wa tam'ah Salat, berdoa kepada Rabbnya Dengan penuh rasa takut Juga berharap Dan mereka menginfakkan Dari sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka Lalu Allah katakan sebagai balasan bagi mereka ini Fala Ta'ala munafsun ma'ukfiyalahum min kurrati a'yun jazaan bimakanu yamalun maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang disembunyikan balasan untuk mereka disembunyikan balasannya untuk mereka dari segala kenikmatan yang menyejukkan mata membuat mereka senang bahagia balasan atas amal perbuatan mereka. Ini yang kemudian Rasulullah sebutkan dalam hadis. A'dattu li'ibadi malaa'ainur ra'at wala udunun samiat wala khatara 'ala qalbi basyar. Allah katakan dari hadis qudsi, aku telah siapkan untuk hamba-Ku balasan di jannah yang itu Kenikmatan yang tidak pernah dilihat Mata manusia Tidak pernah didengar telinga mereka Bahkan tidak pernah terbayangkan Seperti apa itu Tidak pernah tersirat Di benak manusia Makanya tidak benar Remeh sekali Hina sekali surga kadang di komik-komik digambarkan taman banyak bunga banyak buah-buahan wanita cantik murah segalih itu manusia bisa memperkirakan yang Allah katakan falat taalamu nafsum ma'ufiyalahum nggak ada jiwa yang tahu yang Allah sembunyikan balasan untuk mereka <tuh> Rasulullah pun katakan tadi Disiapkan untuk mereka Sesuatu kenikmatan yang belum pernah mata manusia melihatnya Seindah-indahnya dunia kamu lihat Entah itu taman, entah itu Taman bunga, entah itu Apalah gedung Yang bagus atau apalah Tidak ada apa-apanya Telinga, mungkin kamu mendengar cerita oh, di sana, begini hawanya sejuk, pemandangannya enggak ada apapanya. Telingamu pun enggak akan pernah mendengar. Bahkan kalaupun orang bisa membayangkan seperti apa keindahan itu, enggak pernah terbayang jauh di atas itu. Di atas nalar manusia. Karena mereka ibadah. Sholat. Terutama yang di tengah malam. Qiyamul lail dahajud. Apa hubungan. Allah sebutkan ini balasan. Allah sembunyikan balasannya. Tidak pernah dilihat mata. Tidak pernah didengar telinga. Tidak pernah ter Bersih di benak manusia Apa hubungan Balasan ini Dengan keikhlasan Siapa bisa jawab Pertanyaan Apa hubungannya Antara balasan yang Allah Siapkan di surga ini yang Disembunyikan oleh Allah Tidak pernah mata melihat Telinga mendengar <tuh> Hati berpikir apa hubungannya ini dengan keikhlasan? Ya ikhwan, siapa bisa menjawab? Yarfak, ya Angkat tangan yang bisa menjawab Ya Allah Apa hubungannya dengan keikhlasan? Hah? Maaf Total Anak bantu Kaidah ma'ruf menyatakan Al jaza Min jinsil amal Balasan itu sejenis Sama dengan amalannya Balasan Itu sesuai Sejenis dengan Amalannya Nah, dari kaidah itu Apa buahnya? Bapak Lebih jelas sudah mulai masuk nah. Perjelas lagi sedikit Sudah benar kamu Tinggal sikit lagi nah. oh, Sama seperti ini Tinggal diperjelas sudah benar Sudah 50% lah ya Betul Bahasanya perjelas supaya Oh ini hubungannya Sama itu keikhlasan Balasan sejenis dengan amalannya Baik Sebagaimana mereka ketika di dunia menyembunyikan amalannya itulah keikhlasan mereka sembunyikan enggak ada orang tahu kalau dia telah berbuat ini telah berbuat itu enggak ada orang tahu enggak ada orang mendengar enggak ada orang melihat kalau fulan berbuat ini berbuat itu dia sembunyikan amalannya balasannya pun disembunyikan oleh Allah enggak ada yang tahu tidak ada yang pernah melihat. Tidak ada yang pernah mendengar. Imam Zainul Abidin. Husain bin Ali. Cucu Ali bin Abi Talib. Rahmatullah alaihi rahmatan wasiah. Disebutkan. Tiap malam. Keliling kota Madinah. <tuh> ya, tahu rumah-rumah janda-janda tua. Beliau pikul kurma. Tepung Bahan makanan Gula Taruh depan pintunya Beliau sendiri yang pikul Di Rumah yang itu Orang-orang miskin Tiap malam pagi mereka dapat uh Masya Allah khair Ada orang bantu Siapa? Tidak ada yang tahu Siapa yang ngasih bantuan ini tiap malam Tidak ada yang pernah ada yang tahu Kapan mereka ketahui setelah Imam Zainul Abidin meninggal? Kenapa satu? Kok nggak ada lagi yang bantu? Nggak ada karung-karung di depan rumah. Kedua, ketika mereka memandikan jasadnya, didapati di pundaknya ini. Kalau orang Indo bilang ngapal. Kamu kalau terus ngangkat di sini kan ada bekas. Pemandinya tanya, apa ini kok? Pundaknya ngapal begini. Disitu mereka sebutkan, ini yang suka mengangkat. Kurma, tepung selama malam hari. Rahimahullah. Taib. Kembali kepada hadis Mu'ad. Mas'allah min fadlih. Kemudian Rasulullah sampaikan kembali Kepada Mu'ad Ala ukhbiruka biraksil amri Wa amudihi Wa zirwati sanami Mau Aku Sampaikan padamu Inti dari perkara ini Tiangnya Dan Puncaknya yang tertinggi Kultubalah ya Rasulullah Kata muat tentu ya Rasulullah aku mau Kala Rasul Amril Islam Inti dari perkara ini Islam Ya Islam ini agama ini Wa Wa'amuduhus sholat Tiangnya adalah salat. Wa darwatu sanamihil jihad dan puncak bangunan tertingginya adalah jihad Qala Kemudian Rasulullah katakan Masih dalam konteks pertanyaan muat Apa pertanyaannya? Dari awal masih ingat? Hah? Memasukkan ke surga Menjauhkan dari neraka Rasulullah katakan kemudian Ala ukhbiruka oh, bimalakidhalika kulli mau aku sampaikan padamu ya muad malak malak itu penentunya dari semua tadi dari segala kebaikan dari pintu-pintu kebaikan dari tiangnya, dari bangunannya, puncak tertingginya Malah penentunya yang berkuasa Kalau boleh diibaratkan istilahnya seperti passwordnya Kalau kamu masukkan password kamu bisa masuk ke program Buntu ini password kamu gak tahu, kamu gak akan masuk Password untuk kamu masuk surga. Dijauhkan dari neraka. Mau aku ajarkan? Kata bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Apa itu? Qala fa'akhadha bilisanihi. Wa qala kuffa alaika hadha. Maka Rasulullah pegang lisannya. Sembari beliau katakan. Tahan. Olehmu ini, lidahmu, lisanmu, penentunya. Ini penentunya. Seperti tadi, imanmu gak akan istiqomah sampai kalbumu istiqomah kalbumu enggak akan istiqamah sampai lisanmu istiqamah Qultu tanya muat kepada Rasulullah Ya Nabi Allah wa inna la mu'akhadun bi ma natakallamu bih Wahai Nabi Allah memang kita ini dihukum dengan karena ucapan kita. Hanya apa yang kita ucapkan ini bisa mengakibatkan kita diadab, dihukum. Karena lisan. Maka Rasulullah katakan. Sakilat ka umuka. Um ini celaan. Tetapi tidak diinginkan bentuk zohirnya. Tidak diinginkan lafadznya. Karena kalau alafatnya jelek sekali maknanya. Sakilat ka umuka itu artinya ibumu kehilanganmu. Artinya kamu mati. Ibumu kehilangan kamu. Tentu Rasulullah tidak mendoakan agar kamu mati, ibumu kehilangan kamu. Bukan. Tetapi ungkapan ini biasa dalam bahasa Arab. Di kalangan orang-orang Arab. Ketika mencela sesuatu yang tidak pantas untuk kamu perbuat. Atau tidak pantas kamu lakukan Biasa mereka ucapkan itu Sekilatka umum Wahal yukabun nasu Fin nari ala wujuhihim Au ala manakhirihim Illa haswaidu al sinatihim Kata Rasulullah Orang itu Diseret Dijerumuskan Ke neraka Pada wajahnya atau Rasul katakan pada hidungnya Diseret Dijerumuskan di neraka Kecuali karena Akibat Ulah hasil Lisannya Artinya yang banyak Menjerumuskan orang Ke neraka lisannya Karenanya banyak orang teradab Karnanya orang diadab di dalam kuburnya, seperti hadis dua kubur yang dilalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakahna ahaduhum ayam shibin namiima. Ini yang satu ketika hidup sering namimah. Di sana namiima itu menukilkan. Omongan orang kepada orang lain dengan tujuan merusak. Merusak hubungan. Semula harmonis, semula mesra, hubungan baik jadi renggang, jadi pecah bermusuhan, berseteru karena lisan namimah. Sebab orang diazab dalam kuburnya. Nauzubillah. No, asy di dalam hadis seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan hadis di Tirmizi, di Imam Ahmad, Nasa'i dan yang lain Bahawa lisan besar pengaruhnya untuk istiqamah seorang hamba di situ penentunya Artinya orang dituntut diminta untuk lebih menjaga lisannya Karena lisan kamu raja kamu Mengendalikan Sebelum itu keluar dari lisanmu Kamu yang kendali Kamu yang pegang Tapi kalau sudah keluar dari lisanmu Kamu sudah bukan penguasa Kamu sudah bukan pengendalinya dan nggak bisa kamu tarik kembali bagaimana kamu narik sesuatu yang sudah terlanjur terucap misalnya kamu mencela orang ya kamu kata-katai apa ini itu orangnya sudah sakit hati tersinggung marah apa bisa kamu Gak jadi, gak jadi ini omongan tak tarik kembali Aku telan lagi Ya gak bisa, sudah terlanjur Keluar Sudah berdampak Orang sudah sakit hati, orang sudah marah Sudah terjadi ini, sudah terjadi itu Gak bisa kamu tarik kembali Sudah di luar kendalimu allo itu sudah keluar dari lisan demikian makna-makna istiqamah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ajarkan kepada umatnya arti daripada istiqomah itu makna yang dimaukan dari istiqomah itu pentingnya istiqomah itu dalam perintah larangan meninggalkan yang diharamkan yang dilarang dijauhi perintah ditaati dan itu sumbernya kepada kalbu seperti Rasulullah katakan sampai istiqomah kalbumu kata Imam Ibnu Al-Qayyim kenapa kalbu itu menjadi sumber istiqomah Karena Perintah Tidak akan Diagungkan Atau begini Diagungkannya perintah Sehingga ditaati Betul-betul Tidak Tidak mau dia meninggalkannya tidak mau Menyalainya Larangan pun diagungkan Sehingga takut Betul orang untuk mendekatinya Apalagi melanggarnya Itu semua Tidak akan muncul kecuali Dari pengagungan Kepada yang Memerintah Pengagungan kepada yang melarang dan itu kalbu Siapa yang merentah? Yang melarang? Allah Kalau yang melarang Yang memerintah ini betul-betul Agung di dalam hati Betul-betul Sangat termulia Dan maha besar Maha agung Maha tinggi Maka perintahnya pun Akan dijunjung tinggi Ini perintah dari yang maha agung Diagungkan pula perintahnya Ditaati Ini larangan dari yang Maha agung, maha mulia, maha besar Larangannya pun Diagungkan, tidak ingin Didekati, tidak ingin Dilanggar Dan itu Tauhid di Disini letaknya Oleh karena itu dalam Nuh Allah sebutkan malakum la tarjuna lillahi wa qara Malakum la tarjuna lillahi wa qara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah kepada kaumnya Nuh? Diingkari oleh Nabi Nuh. Terbukti kalian tidak mengagungkan Allah, kalian langgar larangan-larangannya. Kalian syirik padahal kalian dilarang untuk syirik. Kalian bermaksiat. Kalian lakukan kemaksiatan kepadanya. Homoseks pada kaum Nabi Lut. Mengurangi takaran. Timbangan. Dan sejenisnya. Kalian tidak mengagungkan larangannya. Ketika larangan tidak diagungkan Orang melanggar Dianggap gampang, dianggap kecil Pertanda menunjukkan Yang melarang itu Kurang diagungkan Di dalam hatinya Perintah Tidak diagungkan Sehingga tidak ada kesungguhan Untuk mengantah hatinya. Tidak ada kesungguhan dan keseriusan untuk diamalkan. Pertanda yang memerintah kurang diagungkan. Jangankan Allah Rabbul Alamin. Kalau dalam satu perusahaan kecil. Mereka bertingkat-tingkat ya. Ada pegawai biasa, ada supervisor, ada manager. Ada manajer. Ada general manager. Ada presiden, direktur tertinggi sudah. Kalau bawahan ini dapat perintah langsung dari supervisor atau manajernya. Oh dia peduli. Ini perintah langsung dari manajer. Jam 2 harus selesai. Enggak, enggak, enggak. Takut dia jangan, jangan sampai jam 2 ternyata belum selesai ini perintah. Itu baru manajer. Bagaimana kalau direkturnya langsung yang merentah? Jam 2 harus selesai. Mati-matian mereka berusaha bagaimana jam 2 harus selesai? Karena Pak Direktur langsung yang memerintah. Itu sesama manusia. Karena ditakuti betul ini yang pimpinan tertinggi. Kalau enggak dia bisa dipecat. Istiqomahnya kalbu. Semua itu bermula dari pengagungan. Pemuliaan. Kepada yang memerintah. Kepada yang melarang. Di situ pentingnya tauhid. Iman. Di situ pentingnya akidah. Ditanamkan di dalam kalbu. Makanya 13 tahun Rasulullah SAW Di Mekah menanamkan ini Dikokohkan, dikuatkan Tauhid ini di hati para sahabatnya Belum banyak perintah turun Belum banyak larangan Turun Seperti Aisyah katakan Umul mu'minin Di Allah Anha kalau saja tiba-tiba awal turun, jangan kalian zina, mereka akan katakan gak akan kami tinggalkan zina. Kalau tiba-tiba turun, kalian gak boleh mabuk, homer, kami akan tetap minum homer. Belum siap. Hati ini gak siap. Tapi dengan ditanamkannya Aqidah Tauhid Iman ini Agung betul yang memerintahkan Pengagungan kepada yang merintah Allah Pengagungan kepada yang melarang Allah Tertanam ini dalam hati mereka Siap mereka dizuru apapun Samikna wa ata'na di Madinah Turun Larangan Khomer dibuang Gentong-gentong Khomer Sehingga banjir Khomer Madinah Gak ingin mereka melanggar Begitu yang lainnya Tentunya sebab Segala-galanya Dari istiqamah adalah kehendak Allah Masyiatullah Allah berkehendak kebaikan bagi hambanya Sehingga diberi dia istiqamah Taufik untuk beramal soleh Afman yuri dillahu an yahdiyahu yashraḥ sadrahu lil -islam. maka orang yang Allah inginkan baginya hidayah Allah lapangkan dadanya untuk Islam di Surat An-Nam 152 juga dalam Mazmur 22 Afman sharḥ Allahu sadrahu lil Islam fahuwa Ala nurin mirrabbi Maka orang yang dilapangkan Dadanya untuk Islam Dan dia di atas cahaya Dari robnya. Karena ini murni Kehendak Allah Maka kita kembalikan kepada Allah Artinya kita harus banyak doa Banyak memohon agar di, kita dimasukkan Dijadikan termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan baginya Perkaranya kehendak Allah Bukan karena daya upaya kita Bukan karena Usaha kita sendiri Bukan karena keturunan kita Bukan karena yang lainnya banyak-banyak minta doa kepada Allah dan itu sebab yang kedua dari istiqamah kamu ingin istiqamah banyak-banyaklah berdoa agar Allah beri istiqamah di dalam ayat Allah sebutkan kenikmatan ini atau jasa ini Yuthabitullahu الذina amanu bil qawli fil hayati dunia wa fil akhirah وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينُ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَيَا شَاءٌ Allah beri keteguhan sabat istiqomah bagi orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh yaitulah ilaha ilallah di kehidupan dunia dan akhiratnya kelak Allah sesatkan orang yang zalim. Dan Allah lakukan apapun yang Allah kehendaki. Maka doa Perbanyak doa Betapa seringnya Rasulullah SAW mengucapkan Ya muqallibal kulu Sepit qalbi ala dini Wahai yang membolak-balikan hati Teguhkan, kokohkan, istiqomahkan Hatiku ini di atas agamamu Ketika beliau ditanya Kenapa sering kami dengar kau ucapkan ini ya Rasulullah Maka beliau jawab Hati manusia Berada di antara dua jari jemari Allah Allah bolak-balikkan ke kehandaknya Tidak perlu doa Sangat perlu Kalau sudah berdoa Rasulullah dengan penuh harap Salah satu doa yang selalu Rasul baca atau sering Beliau baca di malam hari ketika sholat malam Tahajud Allahumma Rabbah Jibril wa Mikail wa israfil. Faatirasa mawati walart anta tah dibaynah ibadika fi makanmu fihi yaktalifun ihdini lima khalafu fihi min alhak baidhnik inna ka tahdimantashau ila siratul mustaqim ya Allah Robnya Jibril Mika'il Israfil engkau yang menciptakan langit dan bumi engkau yang memberi hidayah di Antara hambamu Dari segala perselisian Yang terjadi Di antara mereka Manusia banyak berselisih Tentang perenang enggak karuan yang ini begini Yang ini begitu, yang ini kesana Yang ini kemari Kurang aneka ragam, banyak penyimpangan Perselisih Muka yang memberi hidayah Yang kau kehendaki Maka beri aku hidayahmu untuk selamat dari perselisian mereka dengan izinMu, karena Engkaulah yang memberi hidayah kepada hanya Engkau yang memberi hidayah kepada orang yang Engkau kehendaki kepada Siratul Mustaqim. Doa Azim. Rasulullah SAW bertawassul. Dengan rububiah Allah Sebagai rob Dari tiga malaikat mulia Jibril Mikail Israfil Allah rob semua malaikat dan semua makhluk Tetapi secara khusus disebut tiga ini oleh Rasulullah Yang korobnya Yang menciptakan Mengatur dan menguasai Tiga malaikat ini. Kenapa? Hanya tiga ini yang dikhususkan. Disebut. Karena tiga malaikat ini. Penentu. Dan membawa kehidupan. Jibril. Yang termulia. Dan yang dia bawa pun kehidupan yang termulia. Yaitu wahyu. Menurunkan wahyu. Yang dengannya hidup jiwa manusia Terbimbing Wahyu Yang kedua Mikail Membawa kehidupan Dengan izin Allah Karena dia Yang turunkan hujan Dengan perintah Allah Hujan air Kehidupan Bagi bumi manusia, tanaman mereka, ternak mereka, binatang, mereka perlu air. Hujan sekali. Kehidupan. Yang ketiga israfil alaihi salam juga membawa kehidupan dengan perintah Allah pada tiupan sangkakala dia yang kedua hidup semua yang mati untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan mereka selama hidup. Tiga malaikat ini membawa kehidupan, dengannya langsung memohon agar diteguhkan, istiqomahkan, diberi istiqomah oleh Allah. Doa. Agar diselamatkan dari fitnah, doa, diselamatkan dari segala syubhat yang merusak. Nah. <tuh> Dengan doa itu manusia merasa kecil. Merasa hamba, lemah, dan sangat perlu kepada robnya. Dan di situ tampak kebesaran Allah sangat diperlukan oleh hambanya. Dan itu Allah cintai. Itu ibadah yang Allah cintai. Doa. Yang ketiga adalah muhasabah. Untuk istiqamah. Sering-seringlah introspeksi diri mengasih nafs. Di dalam hadis, di wayatir midi, al kays mandana nafsahu wa amil lima ba'dal maut. Orang yang smart, kays. Cerdas Adalah orang yang Muhasabah, dana nafsu Dia koreksi dirinya Bagaimana dia Apa yang sudah dia perbuat Bagaimana amalannya Dan dia beramal Untuk setelah kematiannya Bekal untuk setelah kematiannya dia beramal Umar ibn al-Khattab R.A. menasihatkan Hasibu Qobla'antu hasibu Hisab diri kalian Sebelum kalian dihisab Sebelum hisab akbar di akhirat dunia sekarang hisap dirimu sendiri Berapa kebaikan yang pernah kamu amalkan Berapa kejelekan kamu telah lakukan dosa apa saja maksiat Kebaikan apa saja yang kamu bisa berikan Harus muhasabah Orang yang istiqomah akan peduli Dengan muhasabah dirinya Itu yang membuat Seorang hamba Tidak akan Menyanyiakan Menyanyiakan dirinya tidak akan menyianyakan amalan perbuatan orang yang tidak muhasabah nggak peduli dia mau berbuat apa apa yang ada pada dirinya dia nggak mau tahu nggak ambil pusing tapi yang muhasabah dia hitung semuanya. bagaimana dia hari ini banyak membantu sebab untuk istiqomahnya seorang hamba kata alim nabi talib فاليوم عمل ولا حساب karena di hari ini di dunia yang ada amalan belum ada hisab yang hakiki artinya kamu nggak akan ada yang menghukum nggak ada yang kamu berbuat apa semaumu belum ada apa-apa nggak -apa. ada konsekuensi di dunia wakodan hisabun walaa amal tapi esok akhirat yang ada hanyalah hisab tidak ada kesempatan untuk kamu berbuat baik nggak ada waktu untuk kamu Melakukan ini dan melakukan itu. Itu yang Allah memerintahkan kepada hambanya. Selain tentunya keikhlasan, Segala-galanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisinalahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka mengikhlaskan seluruh amal perbuatannya. Itu perintah Allah kepada mereka. Maka terus dia uji, dia jaga keikhlasannya Terus dia periksa Dia amati keikhlasannya Perlu dibenahi segera dia benahi Perlu diluruskan segera dia luruskan Ciri atau tanda-tanda kalau seorang hamba itu diinginkan kebaikan untuknya Itu beberapa sebab Yang membantu seorang hamba dalam keikhlasannya sekarang sampai di sini, Insya Allah. akan kita lanjutkan pada sesi ketiga nanti. Wallahu aalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.